sa'datan abada adadana minallah wa ifdali allahumma akrimna bi nadh al fahmi wa akhrijna ila du'a al rahimin lana abwa ba rahmatik wa ansur hikmatak ya arhamar rahimin allahumma inna nas'aluka fahma al nabiyin wa udra wa ilham al mala'ikat al muqarrabin Allah mengenali bila ilmu, dan menghias bila helm, dan mengajar bila takwa, dan menggembleng bila gairah. Ya rahmat rahim. Rabbana, hatina, min ladjunkah rahmat, wa alimna min ladjunkah ilmu. Subhanaka, la ilmalana, illa maulamtana. Inna kantal alimul hakeem. Sallallahu. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahibilamizadillallah. Shahidina Muhammadin waala alaihi wasallam. Ajar. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. wa sallam Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. بترن في الاستفاده الى ان قال واقول على هذا الفوتي منشئا هذا البيت شعرا لهفا على فوتي التلاقي لهفا ما كل ما فات dan bukan semua yang sudah terlewatkan itu dan sirna itu kemudian akan datang kembali. Nah, itu maksudnya. Masih membicarakan tentang waktu yang telah berlalu. Berapa banyak di antara kita yang kemudian menyesali suatu kenikmatan yang tadinya kita tidak menghargainya. Dan yang paling banyak di antara manusia yang tertipu, makanya Nabi Muhammad saw menganggap manusia itu tertipu. Kalau seumpama dia tidak menggunakan dan tidak benar-benar menghargainya. Sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad saw. <kosong> Nekmatani kasirumil nasi magbunun fihimah assehatu wal farag dua nekmat yang banyak orang itu merugi dan juga tertipu karenanya harusnya itu nikmat yang digunakan harusnya itu nikmat yang dimaksimalkan harusnya itu merupakan sebuah nikmat yang dijadikan sebuah modal untuk mendekatkan diri dan meneraih ridho Allah swt. Tapi ini tidak <tuh> banyak manusia tidak menghargainya. Tapi ketika nikmat yang berupa sehat itu sudah diambilnya oleh Allah Taala baru dia menyesal. Kenapa orang tua itu banyak menyesal? Karena dia pada masa mudanya tidak benar-benar menggunakan secara maksimal. Sehingga ada sebuah syair yang mengatakan "Layta syababu yaudu yawman fa akhbiruhu" Bapak, ya? ah jadi andai kata masa muda itu kembali kepada aku Maka aku akan Memaksimalkan masa mudaku itu Dan akan aku biarkan Itu maksudnya Jadi semua orang tua pasti menyesal Semua orang sakit pasti menyesal Semua orang yang mati juga pasti menyesal Makanya Nabi Muhammad SAW Selalu mengingatkan kita Di dalam hadis-hadisnya Yang antaranya adalah Ehtanim Homsan Gablah Syababaka Gablah Harom, pem masa mudamu sebelum masa, wamu wasehata kagablah, sakomik wafaroga kagablah, suglik, Apalagi apa lagi, wajina kagablah, rafrik wahyatata kagablah, montikah itu lima hal yang banyak orang lupa dan sekarang itu bukan merupakan sebuah kenikmatan. Kenapa demikian? Karena kita itu memang terbiasa Untuk melihat sesuatu yang banyak itu adalah sesuatu yang biasa Dan kita tidak akan mungkin mengatakan bahwa sesuatu itu luar biasa Kecuali kalau sesuatu yang biasa itu Sesuatu yang luar biasa itu tidak biasa Jadi kita itu Menganggap sesuatu yang biasa Menjadi luar biasa Setelah kita sudah tidak seperti biasanya, misalnya apa ada orang tua, Namanya orang tua kan, matanya rabun, ya kan, kekuatannya sudah menurun, giginya banyak tanggal, ya kan, tiba-tiba langsung ada semuanya lagi, gimana? luar biasa kan? Nah, yang tadinya biasa jadi luar biasa, nah berarti apa? kalian semua luar biasa, sekarang ini luar biasa, tapi kenapa kau dianggap biasa? Karena kalian menganggap ini adalah sesuatu yang biasa nah, gitu. Padahal Kalau kalian seumur kalian ini Dirasakan oleh orang yang tua Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa nah, Jadi sesuatu yang biasa Dialami oleh manusia Itu terkadang dianggap remeh Tapi ketika sesuatu yang biasa itu dicabut oleh Allah, Maka sesuatu yang biasa itu Kalau kemudian bisa Menjadi luar biasa Orang yang sakit gigi, hanya disentuh saja sembuh, luar biasa gak? luar biasa, padahal dulunya masih muda gak sakit gigian kenapa? karena dia masih muda nah, gitu jadi semua kerempatan yang ada ini kalau banyak kalau biasa dialaminya maka terlihat bukan sesuatu yang luar biasa tapi justru disitulah letak keimanan kita Letak kadar dan nilai keimanan kita Tambah kita menikmatinya Dengan cara kita mensyukurinya Berarti kita adalah yang mengimaninya Bahwasannya itu datanya dari Allah Bukan semuanya yang mendapatkan semacam itu Dan itu merupakan sebuah modal satu-satunya Dan tidak mungkin terulang kembali lagi Kenapa setiap kenikmatan itu berkaitan dengan waktu Waktu itu berjalan dan tidak akan kembali Ya mungkin kembali nah, Jadi pikirkan Misalnya apa masa-masa kalian belajar di sini Itu kan adalah masa-masa Penambahan, pembinaan, pembelajaran keimanan Tambah lama tambah kuat iman Tambah lama tambah kuat iman Tambah lama tambah Bertambah mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW Terus begitu terus Tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat Tergantung kalian mau sampai kemana batasnya Apakah ketika sudah mulai menguat Berhenti Atau ketika sudah kuat Ataukah sudah sangat kuat Nah jadi semua itu tergantung kalian Dan ketika kalian pulang ke rumah Berkumpul dengan berbagai macam lingkungan Yang tidak membantu kalian untuk menguatkan keimanan Maka jadilah tergerus keimanannya Tergerus, tergerus, tergerus Bayangkan Kalau sumpah kalian itu mendapatkan seorang suami Yang tidak sejalan dengan kamu Seorang suami adalah bentuk lingkungan yang terbesar Untuk mempengaruhi seseorang Begitulah sebaliknya seorang istri Kalau sumpah kalian mendapatkan seorang suami Yang tidak sejalan dengan kamu Maka bayangkan bagaimana kiranya yang terjadi Kenapa kita sekarang ini begitu nikmat Tahajud nikmat Bangun malam nikmat Hajir majistaklim nikmat Sekolah nikmat bersama-sama Mutolaan nikmat Kenapa? Lingkungannya itu membantu kita untuk merasakan nikmat Tapi di luar sana tidak Di luar sana itu tidak seperti itu Sehingga kita bayangkan bagaimana kalau seumpama kita tidak mempunyai Atau tidak mendapatkan seorang suami yang tidak setia lah. Oleh kerana ya kita berdoa Memohon kepada Allah supaya dapat suami yang sejalan Karena kalau suami tidak sejalan Maka misi dan visi kehidupan kita itu Bisa tidak tercapai Hanya bisnis Untuk apa bisnis? Cari uang Untuk apa cari uang? Dapat uang banyak Untuk apa dapat uang banyak? Nah, jadi dia rugi Rugi dan rugi terus Karena tidak digunakan Cari uang capek-capek Tapi yang menggunakan orang lain cari uang banyak sudah dapat akhirnya dia tidak menggunakannya sesuai dengan yang diperintahkan. Kadang-kadang untuk mendapatkan uang itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan dan yang dianjurkan serta diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi, makanya Nabi wasallamatkan magbun kesian deh. Ini orang adalah orang yang rugi, orang yang tertipu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wal asri demi masa. Innal insana lafi semua manusia Bahkan Al-insan Al-iflamnya itu Al-apa namanya Al-jenis Semua jenis manusia Ustaz, kalian yang di rumah Muslim Baik Yang buruk Yang jahat Kafir Semuanya manusia itu Dalam keadaan merugi Dalam keadaan rugi. Illa ladina amanu Kecuali yang beriman. Ini loh, yang pertama sifat kepada orang yang beruntung itu. Dan semoga kita semua terpaksa orang beruntung. Karena iman itu adalah kunci kebahagiaan. Iman itu kunci kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia harus beriman. Yang mau berbahagia harus beriman. Kenapa sih kita susah? Kenapa kita sedih? Kenapa kita itu dirundung masalah? Karena nggak beriman. Coba beriman, enggak perasa seperti itu. Karena orang yang beriman itu sangat tahu bahasanya semuanya itu Allah yang menggerakkan dan semua yang digerakkan Allah dan yang ditentukan oleh Allah Swt itu yang terbaik. Kata apa? Aku sedih. Orang toh di belakang, di balik ibadah sesuatu kebaikan. Bahkan orang yang dekat pada Allah Taala itu merasakan bahasanya Rundungan masalah demi masalah itu justru itu adalah sebuah nikmat demi nikmat yang dirasakan oleh mereka. Karena di balik itu ada sebuah Ridho Allah. Maka Allah Taala sendiri yang menyatakan, Anah indal mungkasiroti gulu buhumin ajli. Aku ini berada terletak di dalam hati-hati yang sumpak, yang sedih, yang susah. Karena aku orang sedih karena apa? Allah. Orang susah karena siapa? Allah. Yang bikin susah siapa? Allah. Untuk apa? Ada tujuannya. Bukan karena Allah Taala itu tidak sayang kepada kita, justru karena sayang. Kamu bayar dosanya, harus leburkan. Gimana caranya kasih kesusahan? Kamu dicintai Allah Taala, harus naikkan derajatnya. Kamu dicintai. Gimana caranya kasih kesusahan? Baik apa tidak? Baik apa tidak? Nah, buat apa kita susah? Kita yang mau dinaikkan ni, Alhamdulillah mau dinaikkan, syukur. Harusnya seperti itu. Makanya lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang mempunyai seorang tetangga Yang kita tidak mungkin mempunyai tetangga sejahat itu Bayangkan Setiap hari Pintu rumah Nabi Muhammad SAW itu Dilempar dengan kotorannya manusia Berserakan Pintunya Nabi Jangan ya, jangankan kotoran manusia Kotoran kamu sendiri gimana? Berserakan di baju kamu mau Hah? Jijik atau tidak Kan kotoran kamu sendiri Walaupun Apalagi kotoran orang nih tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad dengan sabarnya Beliau membersihkan semuanya Lalu menadahkannya di suatu tempat Kemudian membuangnya di tempat sampah Bahkan sambil beliau itu bergumam dan berkata Sebaik baik tetangga yang aku punya Sebaik baik tetangga yang aku punya yang Kayaknya semacam ini yang sudah sampai kepada keimanan yang sempurna Tambah dekat kita pada akhlaknya Nabi Muhammad Tambah beriman nikmat hidup nikmat. Orang baik kita lebih baik. Orang jelek kita baikin. Dan itu Nabi Muhammad. Dan yang semacam itu dapat menguasai dunia seutuhnya. Yang semacam itu pasti dia itu bisa menguasai dunia dan seutuhnya. Gampang menguasai orang itu gampang. Orang jahat baik, baikin. Nanti yang tadinya jahat jadi berubah jadi orang baik gara-gara kamu karena kita baikin. Dan yang namanya tidak baik itu kan rasanya kan sedikit, sebentar. Ada orang sakit gigi, pernah sakit gigi kan? Sakit giginya berapa tahun? Hmm? Sakit giginya berapa tahun? Enggak sampai tahun paling sehari, tengah hari, dua hari. Enggak ada sakit gigi sebulan. Kat rosok mau pulang kenapa sakit gigi? Berapa lama sebulan? Oke, kira, -kira kasih izin sama Ustaz kayak begitu. Kenapa enggak ada saya gigi? Sebulan Kalau flek baru, nah saya kasih izin berapa? 6 bulan. Silakan kalau yang mau kena flek baru silakan. Ustaz kasih izin 6 bulan. Hmm. Daripada salah minum obat. Kalau lupa minum obat, ulangi lagi dari awal. Terus baik di rumah gitu. Dan tidak nular sama yang lainnya kan? Nah, gitu. Nah, ngerti Jadi sesuai dengan kadarnya. Begitu pula Yang namanya ke, Yang namanya kesusahan di dunia itu Semuanya itu tidak kekal Pertama kalinya saja besar Kemudian mengecil Dan mengecil Sampai akhirnya hilang Coba lihat Di antara kalian kan ada yang Ayahnya sudah meninggal Banyak kan Banyak usaha termasuk Abuya sudah meninggal Ya kan Waktu Abuya meninggal gimana Kita sedih Susah Sampai seakan-akan kita itu enggak Gimana, gimana, enggak bisa ini ini Sekarang sudah tapi Biasa, biasa aja Dulu setiap hari nangis Sekarang, enggak nah, Jadi semua musibah dunia itu Pertama kali besar Kemudian mengecil, ngecil, ngecil, hilang Bem, Kamu jatuh Tersandung Kepalanya bengkak Pemboh itu bengkak pertama kali bengkak itu yang besar apa, apa hari keberapa yang bengkak yang besar? Pertama kali besar, bot jatuh langsung bengkak. Mulai tu kurang kurang kurang kurang habis. Nga ada pas? Ya, kita itu jatuh, mulai membengkak nih. Tiga hari lagi bakal besar nih. Nga pakar? Dunia itu seperti itu. Pertama kali kita jatuh, langsung sakit tidak? Paling sakitnya kapan? pertama kali jatuh, aduh, nah, makanya kalau semua jatuh itu, ya, jangan bertindak apapun, tangan tahan, karena apa tangannya itu ada setannya semuanya itu, mulutnya ada setan, itu kita jatuh, karena sebab manusia ataupun yang lainnya itu kan tidak sengaja, nggak ada yang sengaja, nggak, nggak ada yang sengaja itu nggak ada, ya kan? Jangan marah, tahan, sakit kan sakit sakit tahan. Nanti hilang sendiri ya. Ini hilang udah. Ah, mau bertindak. kalau sombong waktu itu kita langsung ungkapkan dan lampiaskan, nanti kita pasti nyesel. Ngomong asal asalan Dasar ini ini. Sombong misalnya apa di maki-maki misalnya. akhirnya makian itu kan kalau enggak tepat sasarannya kan berbahaya ini. Apalagi sampai makian itu berupa laknat na'udzubillah malun gitu. Itu malun itu kata Nabi sallallahu kalau sudah terucapkan dari satu dari seseorang, maka dia itu akan ke, akan pergi kepada orang itu yang dituju itu. Kalau dia bukan yang berhak mendapatkannya, siapa yang berhak mendapatkan lantan? Yang berhak mendapatkan itu orang kafir. Yang jelas-jelas mati kafir. Yang berhak mendapatkan itu adalah orang yang suka bohong. Tapi meninggal belum tobat sampai dia meninggal. Nah, tapi bagaimana kita akan? Pastikan dia itu meninggal dalam keadaan tidak bertobat Orang yang suka berzina, Orang yang pacaran itu mal'un semuanya itu nah, Kalau kita katakan semua orang pacaran itu mal'un Saya katakan begitu Ya tidak apa-apa Memang demikian nah, Tapi kalau katakan itu loh Pulana itu yang pacaran itu mal'un nah, Jangan. Itu kata-kata yang besar Kenapa? Kalau seumpama dia tidak berhak Artinya apa? Dia sebelum meninggal Bertobat kepada Allah Ta'ala di dalam lembaran hidupnya telah ditentukan Allah Ta'ala Dia bertobat kepada Allah Ta'ala Maka kemudian lah anak itu akan Mencari-cari-cari orang-orang Yang seperti dia Yang namanya seperti dia Pem, Di bumi cari Gak dapat naik ke langit Gak dapat semuanya kembali pada dirinya sendiri. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dia sendiri Pem, Bangsat misalnya nah, Ternyata orang itu bukan bangsat ya Dia sendiri yang bangsat Mengena enak dibilang bangsat Akhirnya bah, mereka Malaikat bilang, iya bangsa, bangsa, bangsa dulu <gih> Diam, begitu jatuh Diem. Sakit kan, sakit Tahan, tahan, tahan Sakit itu ada batasnya Ada akhirnya Jangan salahkan siapa-siapa Yang menentukan kita jatuh itu adalah Allah Mem? Aneh bagaimana jadinya Tidak marah-marah, tidak nyesel Kebanyakan orang marah nyesel tidak? Nyesel atau tidak? Berdasarkan Pengalaman Pengalaman kamu Waktu kamu marah gimana Nyesel gak Nyesel kan ah Jangan pernah marah Kalau gak mau nyesel eh, Jangan pernah marah Kalau gak mau Nyesel Terus gimana caranya Tahan Bagaimana caranya bisa menahan Caranya adalah Ingat Manusia itu tidak mampu berbuat apapun Tidak mampu bertindak apapun Tidak mampu berucap apapun Kecuali dengan kehendak Allah Tidak mungkin terjadi Allah yang berkehendak Kenapa orang itu kok usil sih Bukan orang itu yang usil Orang itu diusilkan sama Allah Ta'ala Kenapa orang itu banyak dosa Mau ditambah dosa oleh Allah Ta'ala Dan jadikan usil Artinya apa dosanya usil sama dia Dia nanggung Nah tapi Allah yang berkehendak Allah yang berkehendak Sehingga apa yang usilin kamu lagi Kamu jalan disengkat kakinya Jatuh penjol sini Kebunjol, bengkak. Hmm, bengkaknya pertama apa? Akhiran. Pertama, habis itu berkurang, kurang kurang habis. Sakitnya, waktu pertama dia kena seperti sekarang kan nggak bisa nafas, nggak bisa nafas. Gitu. Tapi habis itu bisa nafas kok, gitu. Mengitahankan, itu dia bisa nafas. Gini-gini kan, gini, gini. ah, bisa nafas lagi, sudah, ya, selesai. Hmm, itu yang namanya bukan sober, tapi halim, orang halim. Jadi begitu pertama terjadi langsung tek, Ingat Allah Allah yang menggerakkan Allah yang menjatuhkan Allah yang mengucapkan Karena apa? Maksudnya tidak mampu apa-apa Kalau kita sabar Lihat bagaimana pahalanya <tik> Nah itu loh <tik> Jadi sabar itu adalah Pertama kali kejadian langsung sabar Sabar itu apa artinya? Sabar itu menerima dengan ketentuan Allah tanpa adanya Suatu sambatan tanpa adanya Suatu penentangan tanpa adanya suatu tindakan Tanpa adanya suatu ucapan yang menentang dan melawan kepada takdirnya Allah SWT Itu namanya sabar Di atas itu namanya halim Jadi sabar Kalau Sumpah dia itu bisa melewatinya jadi halim kayaknya kan ya namanya Halima itu nggak pantas marah, jadi kalau ada namanya Halima marah ganti aja namanya. Jadi namanya Zaklana, kalau Zaklana kan orang oh, suka marah itu, atau kasih nama Abu Tosah. Kalau per kalau laki-laki abu Tos, kalau perempuan Abu Tosah. Nanti ada yang namanya Halima. Banyak ya namanya halimah banyak kan Hati-hati Begitu marah langsung Katanya saya segap ganti namanya gitu. Zalana atau Butosa Silahkan pilih salah satu daripada ketiga Dua itu ya Nah yang nanti Ada satu orang Datang Memberitahu bahwasanya seorang wanita telah Ditinggal oleh anaknya yang masih kecil Masih dalam pangkuannya masih lucu-lucunya Dan dia menangisinya Sampai tidak mau Meninggalkan Makam dari anaknya itu Maka kemudian dia Nabi Muhammad SAW Menghampirinya Nabi Berucap dari belakangnya Nabi berkata begini Gal Ya Amatullah Itakillah Wah Ettakillah wahtasibi bertawakal kepada Allah dan sabarlah, pasrah kepada Allah taala. Karena Allah taala kalau sesuatu enggak ada yang bisa mencegah. Ini sudah ketentuan Allah, kamu harus terima. Tahu-tahu perempuan itu bilang gini sama Rasulullah, dia adakah engkau Rasulullah? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati." Pergilah engkau. Enak saja kamu ngomong gitu karena kamu enggak tahu apa yang aku rasakan coba kamu tahu apa yang aku rasakan kamu gak bakalan begitu ngomongnya gitu loh kan biasa orang kalau kena duka kan seperti itu Kena musibah dia bilang enak saja ngomong gitu ya coba ngerasain gimana mem jatuh ya kan jatuh udah itu kepalanya benjol yang sakit siapa dia bilang sabar ya sabar edi ya dia. sabar enak banget bilangnya yang sabar <laughs> ya kan, nah, kan kamu kata begitu aku yang merasakan kan Emang kamu merasakan tak sakitnya? Sini, pegang kepala kamu, rasain. <laughs> itu nampak dosa ya, seperti itu. Gitu. Fem, nah, jangan. Tapi lihat setelah itu. Akhirnya ada satu orang yang ngasih tahu. Rasulullah disuruh pergi. Rasulullah pergi. Nah, Rasulullah itu adalah tidak pernah diundang, dia datang. Dan tidak pernah diusir, kerana memang dia tempatnya dia. Ya, Rasulullah pergi. Dia tidak tahu itu Nabi Muhammad. Kemudian sahabat-sahabat itu di belakangnya mengatakan, "Eh, kamu tahu enggak tadi yang ngegor kamu?" "Enggak, tidak. Itu Rasulullah. Astagfirullah, astagfirullah." "Ah, begitu tahu Rasulullah? langsung lain." Akhirnya dia lari mengejar Nabi. Nabi sudah masuk ke dalam rumahnya. Masuk menerobos masuk ke dalam rumahnya Nabi dan rumah Nabi enggak ada satpamnya enggak ada. Satpam bauap itu artinya satpam yang menjaga pintu. Masuk-masuk. Nah, Akhirnya katanya perempuan itu kepada Rasulullah, "Ini lam a'rifkah? Aku tidak tahu kalau itu adalah engkau. Apa jawabnya Muhammad? Innamas sabru inna sadmatul bula. Coba kamu tadi waktu kita dikatakan oleh tuh, itakilla wa tazibi, ganam ya aku akan bertakwa dan aku akan bersabar. Waktu itu juga pahalanya besar. Aku sekarang sudah kasep. Itu maksudnya. tidak? Nah, jadi begitu kamu itu jatuh, plok. Harusnya itu jatuhnya kamu itu harus berhak mendapatkan hadiah. Hadiahnya bukan cuma angan-angan, hadiahnya langsung diterima. Nah mau nggak? kenapa kan hadiah langsung? kenapa tidak hadiah langsung? mau oh, senang? bahkan anak kecil itu kan beli beli apa apa yang mau ini, cari hadiahnya toh di dalamnya. seperti telor-teloran, coklat itu kan mahal harganya. coklatnya dikit aja. Nah, beli apa aja, cari hadiahnya di dalam. Anak kecil pun senang dengan hadiah langsung Ini hadiah langsung Begitu kamu dicaci maki Begitu kamu di ejek Begitu kamu jatuh, langsung kamu berhak dapat hadiah Kenapa? Karena jatuhnya kamu Allah itu adil, sakit Ya, kamu harus dapat nikmat Mau dikasih nikmat gak mau Mau kasih hadiah gak mau Ada Ada yang gak mau kasih hadiah gak mau Ustaz mau kasih hadiah misalnya Hadiah Polpen, buah, apa? Parker misalnya Ada mau Ada yang nolak Kenapa Ustaz yang ngasih ha, Merasa mulia kan Yang ngasih ini bukan Ustaz Tapi Allah SWT Tuhan daripada semua orang alim Fem, alamin. Yang mau ngasih kamu hadiah Kamu tolak Enggak aku tidak mau terima Aku mau marah Fem, Sudah sakitnya tidak hilang dengan marah Ditambah lagi hadiahnya hilang melayang Emang enak itu namanya orang rugi dua kali Sudah benjol Apakah kalau sudah marah-marah Marah-marah oh abis Kamu itu dasar Begini, begini, begini Tuing, tuing, tuing Hilang gitu Gitu lah Ngapain Ngapain Dia meraguan sesuatu yang tidak ada faedah Inna min hmm? husni islami mar'idarkuhu Nah kecuali kalau marahnya itu mending mendidik kalian melanggar marahin mendidik tapi kalau mendidik itu cuma di wajah saja sini ya hati itu jangan ikut marah mendidik tampain kita marah tampak kita serius marah-marai anak ya kan tapi hati jangan ikut marah tandanya apa itu selesai selesai enggak ada apa-apa itu tanda marah itu karena mendidik kecuali kalau soal marahnya itu karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad dicaci mati agama dilecehkan kamu kamu tidak marah nah, Itulah maksudnya kata Imam Syafi'i falam Barang siapa yang bikin marah Kalau dia tidak marah Itu namanya bukan manusia keledai itu. Ada yang menjadi keledai nah, Bukan sembarang marah Tapi kalau marah karena Nabi Muhammad Marah karena Allah Marah karena guru kamu dicacimaki Jangan mahu terima Fembela, Itu guru kamu Ayah kamu, orang tua kamu nah, gitu. Nah, itu berarti Yang tidak marah gurunya dicaci maki, ah itu namanya himar, nah, tapi, tapi kalau marah itu orang mu'min nah, jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang sabar bahkan dijadikan sebagai orang-orang yang halim dan halimah semoga kehidupan ini kita maksimal mempergunakan dan semoga kesempatan yang ada tidak pernah terlewatkan dan semoga kenikmatan selalu diturunkan dan kebaikan selalu dilapangkan untuk kita dan semoga kita semuanya termasuk yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dilindungi olehnya dan dibangkitkan bersamanya. Allah diniya kuniatin soliha walamanausosalalfa teha.